Buya e, mau menanyakan seorang pejabat, pejabat itu seorang Islam. Tapi pejabat itu menyetujui pembuatan proposal gereja sehingga berdirilah gereja yang besar. Itu dosa tidak Buya? Enggak saja, Buya. Selami barak batuah Jika ada pejabat merestui e, gereja. Ya kalau mau merestui mendirikan sebuah tempat beribadah yang semestinya tidak boleh didirikan dosa. Tapi kalau misalnya itu komunitas kaum kristiani, satu kampung Kristen semuanya, ya kan? Dan tidak ada orang muslimnya, mereka membuat gereja di situ ya terserah. Sekarang permasalahannya membuat gereja di kampung kaum muslimin. Ini kan mengganggu. Sebetulnya mau dibalik, di kampung orang Kristen misalnya boleh enggak saya bangun masjid? Kadang-kadang kalau kita melarang pembangunan masjid itu hebohkan kan oleh mereka. Ini orang Islam pakai S apa surat apa keputusan apa perkumpulan R, R, R, apa ada perkumpulan kiai-kiai yang dibikin bingung sehingga nanti diminta rekomendasi untuk mengizinkan jadi jadi seantar untuk mengizinkan agama-agama apa apa persatuan persatuan agama-agama komunikasi agama itu apa bukan bukan yang ada jadi sekarang ada setiap kabupaten itu ada perkumpulan tokoh-tokoh semua agama di situ nanti ini Nah ini ustadz yang dibohongi nih. Nanti mereka kalau sudah ngomong dengan manis, Kiai, saya ingin bangun gereja di sini. kiai sudah terlanjur dianggap sebagai kiai toleransi, enggak enak. <laughs> iya. Kiai bodoh jadi. <laughs> ini, ini. Enggak, ya, nah, Islam itu jelas. Jadi, uh, kalau di komunitas kaum muslimin itu ya tidak diperkenankan Kalau tidak ada kaum Nasrani, ya tidak dipenarahkan. Apalagi kaum mereskenan Nasraninya cuma 1 2. Bagaimana 1 2? Siapa yang mengisi di situ? Mestinya harus ada aturannya. Sekarang dibalik saja. Sana di tempat komunitas kaum Nasroni. Di tempat komunitas kaum Nasroni yang ada di Maluku atau yang ada di Manado yang di sana. Komunitas kaum Nasroni atau yang itu. Boleh Al-Bahjah membuat masjid di sana? Jujur. Ya enggak boleh. Aturannya kayak begitu. Jadi aturannya sebenarnya enggak ada kok. Tidak ada itu enggak ada. Semuanya ada aturan mainnya. Makanya para pejabat yang sebetulnya kalau urusan pejabat bukan urusan gereja urusan tempat jadi jadi pejabat itu kalau masuk surga paling cepat itu sebetulnya surga yang pejabat paling banyak saya jadi ngomong dapat da pejabat ca calon pejabat kalau jadi pejabat tuh surganya paling cepat kiai pun kalah kok bisa bu ya begitu iya berdayakan itu tempat-tempat ibadah yang mulia itu kemudian kemaksiatan masyhatan itu kau tutup semuanya masuk surga cepat tuh <hih>, diem diem saya tidak mau surga kayak ngomong gitu dia diem diem itu itu tapi nerakanya Masya Allah oh, gede kalau dia itu oh, nerakanya juga gede lihat tempat hiburan nah, itu termasuk kayak yang ditanyakan itu kalau di komunitas kaum muslimin menderikan gereja yang sudah tidak diputuhkan maka hukumnya haram maka dia termasuk bagiannya